Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelech, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku. Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya. Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kalah apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka, tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, Yang dikhususkan melayani Tuhan Namanya Doeg Seorang Edom Pengawas atas gembala-gembala Saul Berkatalah Daud kepada Ahimelech Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku Tidak dapatku bawa Karena perintah raja itu mendesak Kemudian berkatalah imam itu Bedank Goliath, Orang Filistin, Yang kau pukul kalah di lembah terbantin, Itulah yang ada di sini, Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, Ambillah, Yang lain tidak ada, Hanya ini. Kata Daud, Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, Raja Kota Gat Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, Bukankah ini Daud Raja Negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Achis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Achis, Kepada para pegawainya Tidakkah kamu lihat Bahwa orang itu gila Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku Maka kamu bawa orang ini kepadaku Supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku Patutkah orang yang demikian Masuk ke rumahku